Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddi Wasallallahu ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banjatkan Puja dan menyesyukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan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 kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelumnya, Ibu-ibu, suaranya jelas, Bu? Jelas ya. Tidak putus-putus. Enggak. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar silsilah fikih pendidikan anak yang pada kesempatan kali ini kita akan memasuki silsilah nomor 8 yang akan mengangkat tema mendidik anak dalam kandungan. Saya yakin banyak di antara kita yang sering mendengar istilah mendidik anak sejak dini. Mendidik anak sejak napa, Bu? Dini. Sebagian orang memahami mendidik anak sejak dini itu adalah mendidik mereka sejak anak tersebut lahir, berumur satu hari. Jadi kata mereka yang namanya mendidik anak sejak dini maksudnya adalah mendidik mereka saat mereka baru lahir langsung dididik. Itu pengertian sebagian orang tentang mendidik anak sejak dini. Jadi menurut mereka itu mulainya ya setelah anak lahir. Dan ini menurut mereka itu sudah paling sip. Karena ada yang lebih yang lebih lebih terlambat dari itu. Mereka mengatakan mendidik anak sejak anak umur balita. Jadi ketika 4 tahun, 5 tahun sudah mulai dididik. Itu menurut mereka adalah pendidikan di dini. Padahal sebenarnya baik anggapan yang pertama maupun yang kedua itu sebenarnya masih kurang dini lagi. Pendidikan anak sejak dini itu bukan setelah lahir, bahkan sebelum lahir. Yaitu ketika anak-anak masih berada di mana? Di dalam kandungan ibunya. Itu sudah, itu dianggap dia iya. Jadi mendidik anak itu bukan nunggu anak tersebut lahir. Bahkan ketika anak masih di perut ibunya, itu juga sudah mulai bisa dididik. Bahkan yang lebih dari itu, sebenarnya mendidik anak itu maaf sejak Panjenengan melakukan hubungan suami istri dengan suami Panjenengan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya salah seorang dari kalian berhubungan suami istri. kemudian dia membaca doa, Allahumma jannibul syaitana, wajannib syaitana ma, nak bu? Ini buat tentukan, gebu gebu buat tendongan je, loh ini bukan ini bukan saru, ini saya tanya ini bener panjenengan enggak berdoa ya, tendongan ini apa apa, -apa Bismillah, iya betul itu salah satu Bismillah betul itu awalnya, tapi ada kelanjutannya Bismillah Allahumma jannib nas Wajannibish syaitana maratsana yang artinya bismillah ya dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibnasyaitani Allah jauhkanlah setan dari kami. Jadi kita memohon kepada Allah ketika sedang berhubungan itu supaya setan itu dijauhkan dari kami. Setan itu supaya enggak curut campur dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Wajah nabi syaiton dan jauhkanlah setan wahai wahyropi dari anak-anak kami yang akan engkau karuniakan kepada kami. Apa tadi bu? Allahumma jannib nas terus nama wajah nabi syaitonak nama Kata Nabi SAW, manakala ada suami istri sebelum berhubungan membaca doa ini. Kemudian dari hubungan itu, Allah SWT menakdirkan lahirnya seorang putra atau putri. Kata Nabi SAW, Lam Setan tidak akan bisa mengganggu anak tersebut. Berarti keberhasilan pendidikan anak itu bukan hanya dimulai sejak anak berada dalam kandungan, bahkan dimulai sejak melakukan hubungan suami istri untuk membuat anak itu. Yang lebih dari itu, Bu, mendidik anak, keberhasilan kita di dalam kesuksesan kita di dalam mendidik anak itu bahkan dimulai Sejak panjenengan itu memilih pasangan. Masya Allah setia. Berarti pendidikan anak itu luar biasa. Waktu yang dibutuhkan. Iya. Jadi sejak kita memilih pasangan kita. Itu nanti akan menentukan. Anak kita nanti bagaimana. Makanya Umar Ibn Khattab r.a pernah ditanya. Oleh salah seorang pemuda, wahai Umar. Hak apakah yang dimiliki oleh anak atas bapaknya? Kata Umar bin Khattab. Salah satu dari hak yang dimiliki oleh anak atas bapaknya. Si bapak itu harus memilihkan ibu yang baik buat anaknya. Jadi yang namanya menikah gue rasal ketemu. Ketemu bis, Kok gelom karunyong? Kapan ngesok? Ya wih surah bapak kayak toko apa kayak toko kangkung, enggak memilih pasangan itu tidak sembarangan. Dilihat agamanya, dilihat tutur katanya, dilihat perilakunya, karena itu nanti akan berpengaruh kepada anak yang akan kita lahirkan. Nah, sekarang yang akan kita bahas bukan memilih pasangan, karena itu sudah pernah kita bahas. Ketika kita membahas tentang surat terbuka untuk para istri. Juga bukan masalah doa tadi. Karena itu juga pernah kita bahas pula. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak ketika anak masih berada di dalam apa? Kandungan. Ibu-ibu yang kami hormati. Dan juga para pemirsa uh, UVTV dimanapun Anda berada. Uh, ketika janin. Berada di dalam perut ibunya saat usianya 120 hari. 120 hari itu berapa bulan, Bu? Empat bulan. Ketika si Janin berada di dalam perut ibunya umurnya empat bulan. Saat itu sejatinya bayi itu sudah bernyawa. Alias dia itu sudah memiliki kehidupan. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahajakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya setiap dari kalian atau setiap orang itu berada di dalam perut ibunya Berbentuk mani selama 40 hari. Jadi setelah, maaf, setelah mani atau sperma laki-laki bertemu dengan sperma perempuan. Setelah pertemuan tersebut, maka dua sperma itu bertemu. Dan masih akan dalam bentuk mani atau sperma selama berapa hari bu? 40 hari, sebulan, 10 dinah. Sebulan, 10 dinah. Jadi di dalam rahim ibu selama empat puluh hari dua sperma itu menggumpal bertemu selama empat puluh hari masih dalam bentuk sperma atau mani. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma yakuunu fi dalika alaqtan mithla dalik. Setelah empat puluh hari berbentuk sperma, kemudian Beralih bentuknya menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal apa bu? Darah selama berapa hari? Empat puluh hari lagi. Makanya kalau misalnya Panjenengan melihat ada uh, wanita hamil muda kemudian keguguran. Keluarnya apa bu? Darah. Segumpal darah. ya Segumpal darah. Ya, mungkin seperti ati gitu ya, Bu. ya Keluarnya itu seperti itu. Makanya kalau, maaf kalau ada seorang wanita yang dikuret atau dikiret. Karena harus dibersihkan rahimnya. Yang dikeluarkan darah. Karena memang saat itu baru berjalan 80 hari. 80 hari berarti berapa bulan, Bu? 2 bulan berapa hari? 20 hari. 2 bulan 20 hari. Masih ada proses lagi Ustaz, masih ada. Setelah 40 hari dalam bentuk segumpal darah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya, segumpal darah itu akan berubah menjadi sekerat daging. Akan menjadi sekerat nopo? Daging. Jadi sudah bentuknya daging, makanya kalau ada orang keguguran dan janinnya itu berumur sudah lewat 80 hari, maka keluarnya dalam bentuk da daging. Terus selama berapa hari Ustaz? Selama 40 hari lagi. Baru kemudian 40 hari berikutnya eh, setelah maaf, setelah 4 40, 40 40 berarti 100 berapa? 20 setelah 120 hari baru kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma yursalul malaikufayin fukufih roh". Baru setelah 4 eh, 120 hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mengutus siapa? Malaikat untuk apa? Salah satu tugas malaikat itu adalah untuk meniupkan nafas Ruh nyawa makanya kalau ada orang keguguran setelah umur janinnya 4 bulan kata para ulama maka yang keluar itu dihukumi seperti manusia karena sudah punya nomor nyawa dikuburkan ya dimandikan dikaf dikafani berarti kafanee cilik banget saat ya iya um namanya juga masih umur berapa bulan Empat bulan Karena sudah ada nyawanya Jadi ketika Si janin berumur empat bulan Sejatinya janin itu Sudah ada nyawanya Makanya kalau ada Maaf ada sebagian orang Yang kemudian e, Menggugurkan sendiri Kandungannya karena mungkin Itu hasil dari apa Perzinaan Maka sejatinya dia itu sebenarnya Sedang membunuh manu manusia. Ketika sudah lewat empat bulan, dia gugur kan, maka sejatinya dia sudah membunuh salah satu dari bani Adam. Nauudzubillahimin, Jadi berdasarkan hadis yang barusan kita baca tadi, setelah janin berumur empat bulan, dia sudah punya kehidupan. Kalau sudah punya kehidupan, berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah dan penemuan-penemuan ilmiah kontemporer, Ternyata mereka bisa membuktikan bahwa janin itu sebelum lahir ketika di perut ibunya itu bisa merespon rangsangan-rangsangan yang bersifat pendidikan, stimulasi edukatif yang diberikan kepada kepada si e, janin tersebut. Jadi walaupun anak itu masih ada dalam perut ibunya, dia itu bisa merespon. Makanya nun saya bu ya, kadang-kadang kan panjang yang sudah pernah. Uh, hamil kalau saya sih ya belum pernah wong um, saya laki-laki kok -laki, oh. <laughs> panjenengan yang sudah pernah hamil itu kan kerasa kadang-kadang anak apa nendang nendang nopo mboten nendang oh berarti ki ngisuke pinter apa <laughs> asal aja nendang adine bae nanti anak ini apa jadi ada respon ya ada respon ketika anak itu mungkin saat itu dia itu goyang-goyang terus ke sana kemari kemudian kita elus-elus ya. Kita elus-elus perut kita. Anak bisa menjadi tenang, ya. Karena memang anak itu bisa merespon. Ya. Bisa merasakan berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah, bisa merasakan rangsangan yang diberikan dari luar dunia dia yaitu dari luar perutnya. Makanya dari sinilah kita bisa memahami dan penelitian itu ya kita katakan ilmiah. Kemudian juga secara agama, sudut pandang agama ya bukan merupakan suatu hal yang aneh. Karena memang dia sudah punya nyawa. Maka dari situlah kemudian kita beri judul materi pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak di dalam apa? kandungan Bagaimana sih Ustadz? Cara kita mendidik anak ketika anak itu masih dikandungan. Caranya bagaimana Ustadz? Di sini saya bawakan beberapa poin. Ini sekedar contoh saja. Masih ada yang lainnya sebenarnya. Beberapa poin itu yang pertama. Dan ini adalah salah satu faktor yang sangat penting. Adalah berusaha untuk memperbanyak nopo bu. Doa. Ketika anak kita masih di perut ibu. Maka ya, saat itu salah satu. Faktor utama yang akan sangat menentukan anak nanti itu akan menjadi anak yang soleh. Atau sebaliknya adalah sejauh mana orang tua melantunkan permohonan doa kepada Allah untuk kebaikan anaknya. Semakin dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dia memohon kepada Allah. Semakin sering dia duduk bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Merintih dan menghibah. Memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Agar anaknya menjadi anak yang saleh Maka dengan izin Allah. Peluang anak itu untuk menjadi anak yang saleh atau solehah. Semakin terbuka lebar. Makanya dari situ kita bisa mengerti kenapa kok para nabi alaihi wassalatu wassalam para rasul alaihi wassalatu wassalam kemudian juga orang-orang saleh mereka itu ketika istrinya hamil mereka sangat sering untuk melantunkan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini saya bawakan dua nabi alaihi salam yaitu yang pertama adalah nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu doa beliau direkam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat as saffat Ayat berapa bu? Ayat seratus. Ya, 37 itu nomor apanya bu? Nomor suratnya. Surat as saffat suratnya nomor 37, ayatnya nomor seratus. Nanti bisa dibuka di rumah. Doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim AS adalah ungkapan beliau Rabbiyah. Habli Ya Rabbi, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Nabi Ibrahim AS tidak pernah bosan. Tidak pernah merasa jenuh. Tidak pernah kenal lelah. Untuk membaca doa ini. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Masyaallah ibu yang kami hormati, siapa keluarnya Nabi Ismail alaihis salam yang luar biasa kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa taala sampai Nabi Ismail rela untuk dipersiapkan disembelih oleh bapaknya manakala bapaknya bermimpi bahawa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sang anak yang soleh tadi. Tanpa ragu dia mengatakan Ya abatif almatuk marsataji dunia, insya Allah minas sabirin. Dengan sepenuh hati Nabi Ismail berkata Ya abatif wahai ayahanda, almatuk mar. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Tidak usah engkau merasa ragu wahai ayahandaku. Sataji dunia, minas sabirin. Insya Allah engkau akan dapatkan saya termasuk orang-orang yang sabar. Saya akan tabah. Wahai bapakku menghadapi ujian ini. Itulah generasi yang soleh. Anak-anak yang soleh. mana bapaknya. Itu telah berusaha. Sebelum Ismail lahir. Untuk terus berdoa kepada Allah. Tidak kalah juga Nabi Ishaq. Juga putranya Nabi siapa? Ibrahim AS. Juga seperti itu hasil dari apa? Hasil dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari lantunan-lantunan doa yang tidak pernah putus yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi Contoh yang pertama. Contoh yang kedua Nabi siapa Ibu di situ? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga seperti itu. Ketika istrinya sedang hamil, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah berkenan untuk memberikan keturunan yang baik. Maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ayat berapa di situ? Ayat 38. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi, habli, min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'un. Dua. Rabbi, wahai Rabbi. Habli min ladunka dzurriatan thayyibatan Wahai hayy rabbi karuniakanlah kepadaku dari sisi-Mu seorang anak yang baik. Jadi di sini Nabi Ibrahim dan eh, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk mengaruniakan anak yang baik. Bukan yang diminta oleh Nabi Zakaria anak yang kaya atau mesti anaknya harus ganteng. Atau mesti anaknya harus putih? Atau anaknya harus laki-laki? Atau anaknya harus perempuan? Yang penting anaknya baik. Karena buat apa anak yang kaya? Kalau dur, harkah kepada orang tuanya. Buat apa anak yang ganteng? Kalau misalnya dia tidak mau berbakti sama orang tuanya. Buat apa anak yang putih, anak yang pinter? Kalau senangnya itu apa membohongi siapa? Orang tuanya semakin pintar, semakin pintar pula untuk membohongi orang tuanya. Buat apa kepintaran kalau misalnya untuk itu? Makanya Nabi Zakaria alaihi salam doanya kepada Allah wa yang dimintalah zurriyatan tayyibatan. Minta supaya dikaruniai anak yang baik. Anak yang baik itu ya masuk di dalamnya yang pintar, yang ganteng, yang soleh. Apalagi kalau, kalau wanita yang yang cantik, yang solehah, yang menurut Yang taat beribadah kepada Allah SWT Yang cerdas itu semuanya masuk Makanya doa yang paling istimewa itu doa yang ada di dalam nababu Al-Quran Maka ngapain kita capek-capek Ngapalin doa-doa yang tidak ada tuntunannya Yang ada tuntunannya juga masih banyak yang belum kita hafal dan antara doa yang ada tuntunannya sama doa yang tidak ada tuntunannya lebih afdol mana bu? Lo oh pasti nggak ada bandingannya. Jelas lebih afdol, lebih istimewa doa yang ada tuntunannya. Kemudian kata Nabi Zakaria Inna kasameudhu'a waherofi Sesungguhnya engkau itu maha pendengar doa. Jadi di sini Nabi Zakaria alaihis salam berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doanya karena Allah mendengar doanya maka panjenengan ibu ibu yang kami hormati kita semuanya ya kita semuanya itu kalau berdoa berdoalah dengan penuh keyakinan kata Nabi saw udhuu Allah wa antum mukinuna bil ijabah berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan Kadang-kadang kita berdoa itu ya gak yakin sih masalahnya. Berdoa, ya Allah aku pengen mari. Ya anak orang mari yang matilah. Jadi doanya itu ndak apa ya? Gak temenanan gitu loh. Doanya itu gak beneran gitu loh. Jadi betul-betul berdoa, ya Allah aku minta kepadamu supaya aku sembuh dan aku tahu bahwa engkau wahai Robbi tidak pernah menyanyiakan usaha mbakmu. Maka aku mohon kepadamu, Wahai Robi, dengan penuh kesungguhan agar engkau berkenan untuk mengabulkan do'aku. Seperti Panjenengan misalnya. Ya. Punya pasangan yang mungkin menurut Panjenengan itu kurang ideal. Kurang apanya, kurang apanya, kurang apanya. Mungkin sholatnya masih kurang atau apanya masih kurang. Perlakunya masih kurang e, terpuji. Berdo'alah kepada Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu berkenan untuk mengabulkannya. Jadi berdo'a, Wahai Robi. Saya ingin supaya suami saya menjadi suami yang saleh. Saya mohon kepadamu, Wahai Rabbi. Dan aku yakin, Wahai Rabbi. Engkau akan mengabulkan doamu, do doa hamba mu ini, Wahai Rabbi. Minta sama Allah dengan penuh keyakinan. Bahawa Allah akan mengabulkan. Bukan dengan penuh keraguan. Aku sudah berdoa, kok suamiku masih seperti ini ya. Apakah engkau tidak kabulkan doaku, Wahai Rabbi? Jadi berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah, Subhanahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika kita meminta kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleh. Ketika anak itu masih ada dalam kandungan, atau mungkin sudah lahir, atau sudah besar. berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Yakin bahwasannya Allah itu berkenan untuk mengabulkan doa kita. Maka saat itu Allah akan mengabulkan. Tapi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita tidak yakin, Allah tidak akan kabulkan. Makanya Nabi saw mengatakan Inna Allah layak balu doa rojunin doa kalbi kalbi lahin Sesungguhnya Allah subhanahuwataala tidak akan menerima tidak akan mengabulkan doa dari seorang yang hatinya itu tidak konsentrasi tidak serius tidak temenanan tidak yakin itu tak akan dikabulkan sama Allah subhanahuwataala Ini adalah cara yang pertama. Cara mendidik anak dalam kandungan yang pertama adalah dengan memperbanyak nopo bu doa. Yang kedua, dengan tekun beribadah. Dengan tekun beri, beribadah. Apalagi sebagai seorang ibu. Yang dialah di perutnya lah bertempat anaknya. Bukan berarti bapak juga gak butuh ibadah. Bapak juga harus beribadah. Karena dia yang mencanaikan nafkah untuk dimakan sama anak istrinya. Tapi dalam hal ini penekanannya yang lebih kuat adalah ada dalam ibu. Ketika dia sedang hamil perbanyaklah ibadah. ya, Sholat, kemudian sodakah, kemudian juga bersodakah, berzikir, berpuasa, atau yang lainnya, kalau dia mampu untuk berpuasa. Tidak ada salahnya Ketika panjenengan akan sholat. Panjenengan sapa. Anda sapa anak yang ada dalam perutnya. Ayo nak, kita sekarang mau sholat suhur. Ya, sambil diusap perutnya. Sekarang kita mau sholat suhur nak. Anak sudah mendengar apa yang kita sampaikan. Oh, Jadi sedikit demi sedikit anak itu sudah bisa merespon. Oh berarti kalau waktu seperti ini itu waktunya sholat. Bisa jadi nanti ketika anak lahir. Ya, Anak sudah terekam di dalam benaknya bahwa jam sekian itu waktunya apa? Sholat. Kenapa? Karena sejak dia di perut sudah dikasih tahu dan sudah hafal jadwal sholat karena ibunya memang senantiasa sholat tepat pada waktunya. Masalah Allah membiasakan selama berapa anak di dalam kandungan berapa bulan, bu? Sembilan bulan, masalah Allah. Jadi anak itu sampai hafal nanti kalau misalnya setiap kita akan sholat kita senantiasa untuk mengingatkan anak kita nak atau siapalah mengano belum ketahuan laki-laki ya -laki perempuan ya kalau udah ketahuan mungkin kalau laki-laki ada beli -laki, ayo sekarang waktunya sholat kalau ternyata perempuan apa indo ya indo sekarang waktunya sholatnya jadi inilah yang saya katakan jadi mendidik anak ketika masih dalam kandungan. Ketika panjirkan berpuasa, mestinya kalau berpuasa kan asupan makanan kepada anak juga akan, akan berkurang. Maka saat itu kita katakan, nak sabar ya nak, ibu sekarang sedang apa? Sedang berpuasa, sabar nak ya ibu lagi berpuasa. Mungkin nanti asupannya agak berkurang, asupan makanannya agak berkurang, bersabar ya nak. Sehingga nanti ketika anak lahir, Manakala dia mulai berpuasa, dia tidak kaget. Oh dulu ketika saya masih ada dalam perut ibu saya, sudah terbiasa ibu saya untuk berpuasa. Sudah terbiasa asupan makanan saya berkurang setiap Senin dan dan Kamis. Maka ketika saya lahir, saya tidak kaget ketika saya terbiasakan oleh orang tua saya untuk berpuasa. Itulah salah satu buah membiasakan anak untuk beribadah. Dengan cara orang tuanya yang tekun beribadah. Bukan kok kita katakan. Le, ayo sekarang sholat. Nah, ikut jengking, jengking. Ya gak mungkin. Toh. Jadi yang ngasih contoh siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang memberikan contoh beribadah. Ini yang keberapa bu? Yang ketiga. Eh yang kedua. Maaf. Yang ketiga adalah merutinkan untuk membaca Al-Quran. Penyelenggan? Mas Al-Quran apa? Sabar apa? Setiap hari? Alhamdulillah. Sedoyan apa? Beten? InsyaAllah. Alhamdulillah. Pinten halaman. Ngemawi-mawi kadang Ustaz. Kadang-kadang ada yang sehalaman. Kadang-kadang ada yang satu jus. Pintan satu jus? awaratlah bak riya lah. <laughs> ya, bagus alhamdulillah kalau ibu-ibu ngaji setiap hari, ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya ibu-ibu mulai nambah bukan cuma ngaji tapi mulai napa menghafal, ya. Jadi, ora ketang ngafalakan ora ketang ngafalakan juz amma ya. Juz amma itu cuma satu juz ya, juz 30 saja. Sudah hafal, Bu? Apa nama benda Surat, apa nama Surat An-Nabah. Apa nama benda Aduh, Ustaz Jawat, teman, Ustaz Ya paling tidak ya sampai Ad-Duha, ya paling tidak sampai nama Ad-Duha. Masak solatnya di dalamnya nak orang kulhu falak, nak orang falak nas, nak orang nas ina'atoh ina, nak orang ina'atoh ina wal asri, kueber. Masa egane sholat patang puluh tahun suratane gurukuetok. Naun sewa para bosan jane. Ora usat ora bosan. Ia manusia yang dihapal gurukuetok. Hmm. Maka alangkah baiknya kalau misalnya panjang itu coba menghafal. ya. ya paling tidak juz amah. Ya. Atau misalnya kalau sudah selesai juz amah kemudian mulai membaca yang lainnya. Ya. Mulai menghafal surat-suratan yang lain. Ya orang yang sedina seayat Masa anda bisa sedina seayat ayat pertama alif lam mim apa nama benda penak boh sehari satu ayat coba bayangkan satu hari satu ayat berarti nak kalau istiqomah bungee kalau istiqomah sehari satu ayat berarti setahun bintan ayat 360 ayat. Engga nek istiqomah kados niku 10 tahun pinten ayat? 3600 ayat. Kata napa no, mboten? Itu baru 10 tahun, Bu. Baru 10 tahun. Nah, sekarang usia njenengan pinten? Nah, ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun. Coba so, berapa ayat yang sudah kita hafal? Ya. Apa usad fungsinya? Fungsinya banyak, ya. Kalau orang tidak punya hafalan Al-Quran, dia yang kalau, baca, kalau mau baca Al-Quran dia harus megang Al-Quran, harus dalam kondisi yang kira-kira lebih utama, dalam keadaan duduk. Coba kalau Panjenengan sudah punya hafalan Al-Quran, ketika anda dalam keadaan berbaring pun anda bisa membaca Al-Quran. Ya, enak kondisinya, karena sudah hafal beberapa ayat Al-Quran dihafalkan sambil tiduran, karena. Penyataannya memang orang sedang hamil, apalagi hamil tua itu kan gampang, nope bu, gampang capek, sehingga bawaannya itu kalau bisa ya sering-sering untuk berbaring. Jadi kalau misalnya punya hafalan, maka kebiasaan untuk membaca Al Quran itu tidak akan terhalangi dengan rasa capek tubuh, ya. Sehingga sambil berbaringan sambil bisa membaca Al Quran. Ah, diantara fungsinya. Adalah supaya janin kita itu ikut mendengar bacaan quran kita. Setiap hari kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran kita. Anak kita yang masih ada di dalam janin. Atau anak-anak anak kita yang masih ada dalam kandungan. Itu mendengar apa yang dibaca oleh orang tuanya. Bisa jadi secara tidak langsung anak tersebut akan merekam. Akan merekam bacaan panjaninan. Setiap hari yang dibaca, misalnya surat Al-Fatihah, Al-Farak, An-Nas, Al Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, ditambah dengan surat-surat Yus'ama yang lainnya, syukur-syukur nanti masuk dalam surat Al-Baqarah, baca itu terus. Anak kita ternyata merekam apa yang kita baca. Sehingga nanti ketika lahir ceprot, bukan nangis bu, yang keluar apa bu? Yang keluar Alif Lamim ke? Yang tidak mesti harus seperti itu, karena anak itu lahir, anak lahir itu memang belum bisa untuk me mengucapkan apa yang ada di dalam benaknya. Tapi jangan salah, walaupun anak itu belum bisa mengucapkan sesuatu dari mulutnya, tapi anak itu sudah punya rekaman di dalam otaknya. Karena setiap harinya dia senantiasa mendengarkan ibunya atau bapaknya membaca Al-Quran. Sehingga nanti ketika anak sudah mulai bisa. Mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada dalam otaknya. Ketika dia diajarkan untuk belajar membaca Al-Quran. Maka dia akan sangat mudah untuk membacanya. Sudah connect. ya, Sudah ada jaringan, sudah nyambung antara apa yang diajarkan oleh ustad atau ustadzah di TPA-nya dengan apa yang ada dalam otaknya. Itu namanya metode menghafalkan Al-Quran sejak anak berada di dalam kandungan. Maka saya pernah cerita di sini kalau tidak salah ya, atau di tempat lain tentang seorang anak yang masih SD, masih SD, ternyata dia itu sudah hafal Al-Quran. Ya Masih SD sudah hafal Al-Quran. Sampai guru-gurunya itu pada heran. Dan itu saudara-saudara dia. Sekian berapalah. Ada lima atau enam anak, kakak beradik. Itu semuanya gayanya seperti itu. Jadi SD sudah hafal Al-Quran. Akhirnya kan gurunya kan penasaran. Ini siapa aja nih? Anaknya siapa aja nih? Anaknya ustad atau anaknya kiai? Gurunya itu penasaran. Akhirnya datang ke rumahnya. Subhanallah bu. Subhanallah. Ternyata orang tuanya bukan kiai, bukan ustadz. Bukan da'i, bukan mubalek. Ternyata maaf orang tuanya itu adalah petani biasa. Petani, bu. Petani anaknya enam atau tujuh semuanya hafidh Quran. Ketika masih usia SD. Kan gurunya penasaran, tambah penasaran. Ini nah, anak ustadz, anak e kiai, dan member. memper ini kok anaknya maaf ya, bukan berarti saya mengecilkan pekerjaan petani tidak. Tapi kan umumnya, umumnya uh, yang namanya petani ya mungkin tingkat pendidikannya biasa. Dia makanya, "Oh, kok bisa?" Akhirnya guru itu penasaran datang ke rumahnya. Datang ke rumah anak-anak itu ketemu sama orang tuanya. Dia tanya gimana resep-resepnya itu apa sih sebenarnya? Kata ibunya, sang ibu ini yang paling berperan, Bu ya. Panjenengan itu adalah sosok yang paling berperan bukan berarti mengecilkan peran bapak, tapi panjenengan sosok yang paling berperan untuk mendidik anak. Untuk mencetak anak mau jadi apa? Itu panjenengan perannya sangat besar. Ditanya, kenapa? Apa resepnya? Enggak sulit kok kata kata si ibunya. Setiap saya mengandung, saya itu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sambil saya elus-elus perut saya, saya baca Al-Qur'an. Oh, jadi dia itu memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada anak yang masih ada di dalam janin, masih janin yang masih ada dalam perut. Dengan seperti itu, selama 9 bulan dia terus sering sekali membaca Al-Quran dalam waktu-waktu yang kosong. Maaf, tidak seperti ibu-ibu, sebagian ibu-ibu. ya, Saya tidak katakan ibu-ibu yang di sini. Mungkin juga ada ibu-ibu yang di sini. Yang kalau misalnya waktu kosong, lagi capek diisi dengan apa, Bu? Diisi dengan nonton sinetron. Nah, diisi dengan nonton sinetron. Atau main Facebook. Atau yang lainnya. Sehingga anak lahir pinter face Facebook. Gak ada keistimewaannya, Bu. Anak lahir pinter Facebook itu gak ada keistimewaannya. Anak lahir bisa baca Quran itu istimewa. Ya. Anak lahir umur SD... Sudah bisa hafal, itu istimewa Kalau anak lahir umur SD Pinter PS, itu tidak istimewa Bu Atau anak lahir Ketika SD sudah hafal pemain sinetron Sekian, itu tidak istimewa, itu bukan kelebihan Ternyata itu resep suksesnya Jadi Resep suksesnya adalah Seorang ibu tadi, Masya Allah Subhanallah, Tabarokallah, Ta'ala Dia itu ketika anaknya masih ada dalam kandungan Dia senantiasa membaca Al-Quran Ketika anaknya lahir Masya Allah diajarkan sedikit, langsung bisa Ajarkan sedikit, langsung bisa Kemudian lancar untuk membaca Al-Quran Menghafalkannya Karena selama 9 bulan Dia senantiasa dimasuki bacaan-bacaan Al-Quran oleh ibunya Ini resep yang keberapa, Bu? Yang ketiga Meruntinkan membaca apa? Al-Quran Yang keempat Bertutur kata yang baik Bertutur kata yang? Yang baik Ini juga sangat berpengaruh Hati-hati dengan lisan Ya. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik Maka anak yang ada dalam kandungan mendengar Apa yang diucapkan oleh bapak dan ibu Maka sebagai bapak dan ibu Walaupun anak masih ada dalam kandungan jaga lisan Jangan sampai nanti anak kita dijeli Dengan kata-kata yang tidak sopan yang keluar dari orang tua Maaf Bu, sekarang kadang-kadang kita melihat banyak anak-anak umur SD kosakata yang jelek-jelek itu lengkap di dalam benak dan otak dia. Ya, saya enggak mungkinlah keluarkan kata-kata itulah ya. Jadi, sedikit-sedikit yang keluar kata yang kasar, sedikit-sedikit keluar kata kosong, kata yang kotor. Jadi, dalam satu kali duduk kadang-kadang ya, saya ngajar anak-anak uh, TPA itu kadang-kadang anak-anak TPA itu baru sekali duduk lima menit, sepuluh menit sudah keluar kata-kata yang kasar, yang kotor, yang enggak baik. Itu dari mana itu? Itu dari mana? Selain dari teman-temannya yang tidak baik, juga bisa jadi di rumahnya kata-kata yang keluar dari orang tuanya, dari lisan orang tua kata-kata yang itu. Akhirnya yang direkam di dalam benak orang tua, di dalam benak anak-anak adalah kata-kata kotor tadi. Tapi coba bandingkan. Seandainya panjenengan dengan se keseharianya yang dikeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang sopan. Kata-kata yang santun. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala anak pun juga akan meniru orang tuanya. Maka ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya buah kalau jatuh itu tidak akan jauh-jauh dari buahannya. Maka kalau misalnya anda ingin anak anda. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak-anak. Yang tutur katanya santun, yang tutur katanya baik, yang perilakunya sopan. Kita contohkan, mulai dari diri kita sebagai orang tua. Sebagai ibu, bagaimana bertutur kata kepada suaminya. Bagaimana suami bertutur kata kepada istrinya. Sehingga ketika antara bapak dan ibu yang keluar dari desanya adalah kata-kata yang baik. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, anaknya pun nanti ketika lahir akan terbiasa untuk bertutur kata yang baik dan santun. Pendek kata, mari kita manfaatkan setiap detik di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak kita tanpa kenal lelah dan pantang menyerah karena kesuksesan yang besar itu sangat ditentukan dengan langkah pertama yang baik selamat mempraktikkan. Saya pikir waktunya sudah habis jam 11. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.